Yang sedang patah hati, yang berada di rumah atau yang sedang tidak direstui dalam rangka berjuang untuk mendapatkan restu dari Allah, apa rasanya? Kalau sudah sangat mencintai seseorang kemudian tidak direstui oleh orang tua, pasti sedih, pasti menangis. Yang menangis sudah hanya anaknya saja ternyata. Yang menangis adalah orang tuanya juga, betul enggak Bu? Anaknya menangis karena merasa aku sangat mencintai laki-laki ini. Aku ingin melakukan hubungan yang halal, tapi kenapa tidak direstui? Orang tuanya menangis, kami menginginkan yang terbaik untuk mewahai anakku. Yang kamu masih muda, belum banyak pengalamannya, belum tahu banyak tentang jenis orang macam-macam. Tidak, tidak ada orang tua satupun yang ingin menyesatkan anaknya, yang ingin melihat anaknya sengsara. Pasti seperti itu. Jadi kalau yang namanya tidak direstui itu pasti banyak air mata di dalamnya. Ada air mata dari anaknya, air mata dari ibunya, air mata dari ayahnya. Mau enggak kita melihat orang tua kita bersedih seperti itu? Wahai anak-anak muda yang masih kekeh dan terus berjuang untuk mempertahankan pilihannya. Padahal sudah sekian lama misalnya orang tuanya tidak merestui. Ada banyak kesedihan di dalamnya. Tapi sekarang kita akan bahas bagaimanakah cara bangkit dari putus asa ketika orang tua tidak merestui? Ada dua jenis dulu, hati-hati. Ada orang tua yang tidak merestui karena alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i, contoh, dia pemabuk, dia tidak pernah sholat, dia seorang penzudar. Itu sudah jelas. Itu alasan syar'i. Orang tua nggak boleh, misalnya. Itu alasan yang sudah jelas. Tapi ada alasan-alasan yang tidak syar'i, yang tadi saya katakan tidak ganteng, tidak kaya raya, dan tidak. Pendidikan yang sama, tidak kan putih, tidak putih, tidak, tidak mancung, mancung <laughs> tidak tinggi. Saya lagi itu. Kenapa saya semua lagi? <laughs> Misalnya begitu, nah kita akan bahas satu-satu. Untuk alasan-alasan yang syari, orang tua yang mengatakan gak boleh sama dia karena dia seorang pemabuk, penjidat dan sebagainya. Cara supaya bisa direstui adalah menghilangkan perbuatan-perbuatan itu. Kalau ingin yang masih berjuang ya. Kan saya tidak mengatakan hentikan hubungan itu tidak, kalau yang masih ingin berjuang silakan hilangkan dulu, bilang tuh laki-laki suruh bertobat dulu, bertobat-tobat tanah suat, tunjukkan kesungguhannya dalam bertobat, tunjukkan kesungguhannya di depan calon mertuanya bahwa dia bersungguh-sungguh jadi orang yang baik. Kalau alasan orang tuanya kamu tidak punya pekerjaan tetap tunjukkan kamu dapat pekerjaan yang baik dan kamu bisa menghidupi anak perempuan itu. Harus menunjukkan seperti itu, kan ada ya jenis orang-orang yang kalah sebelum berperang. Biasanya kan wanita suka diperjuangkan, benar nih bu? Zaman dulu ibu, ya kan? Suka kan kalau diperjuangkan kan, hilangkan dulu tuh unsur-unsur yang buruk-buruk dan meyakinkan orang tua dengan penuh kesungguhan dan bantuan dari Allah. Caranya seperti itu yang pertama. Yang kedua, misalnya tadi, orang tua mengatakan bahwa kamu tidak boleh menikah dengan dia dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal atau alasan-alasan yang tidak syar'i maka yang harus dilakukan oleh anak ini adalah tidak bisa sendirian. Ajak keluarga lain, kerabat lain untuk menyampaikan kepada kedua orang tua, agar orang tua diberi pemahaman. Wahai orang tua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi ketika ada seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan ahlaknya, maka nikahkanlah, kalau tidak maka akan terjadi fitnah yang besar." Jadi untuk para wali nih, untuk para ayah nih ayat ini uh, hadist ini ditunjukkan bahwa ketika ada laki-laki yang baik agamanya, ahlaknya keseluruhannya baik, kira-kira dapat menghidupkan anak kita dengan baik, maka silakan agar tidak jadi fitnah atau ujian yang lebih besar. Tapi sebaliknya untuk anak-anak juga paham bahwa tadi sebaliknya bahwa orang tua senantiasa menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bagaimana bangkit dari keterpurukan supaya tidak lagi merasakan kesedihan yang mendalam ketika orang tua tidak merestui. Rasulullah mengingatkan pada kita, seseorang akan mendapatkan kemanisan iman, salah satunya adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain-lain. Kenapa banyak kasus anak-anak muda yang putus cinta, bunuh diri? Benar gak bu? Masuk rumah sakit, mau loncat dari rumah sakit balkonnya, minum obat nyamuk, kenapa? Karena cinta di dalam hatinya, cinta pada makhluknya Allah. Tidak ada kemanisan iman dalam dirinya. Maka apa kata Allah? Latak rubuzina, jangan dekati zina. Jadi kalau nggak jadi pun nggak apa-apa, karena nggak terlalu mendalam cinta itu. Tidak ada cinta sebelum pernikahan. Realisasi dari sebuah cinta adalah pernikahan. Baru nanti tumbuh cinta yang mendalam di pernikahan yang halal. Cinta yang kau lakukan, apalagi cinta udah gitu udah mulai mendekati zina. Itu yang Allah haramkan, maka wajar saja terjadi kesedihan dan bangkit, keterpurukan susah sekali. Terpuruk begitu dalam, kenapa? Ya karena engkau telah melakukan sebuah cinta yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT terlalu dalam. Cinta-cinta anak muda zaman sekarang apa? Tidak hanya sekedar perasaan saja, sudah arah-arah mendekati zina, memegang bagian dari zina, memandang bagian dari zina, mendengar kalimat-kalimat yang tidak patut didengarkan bagian dari zina, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak patut untuk orang yang tidak halal bagi kita bagian dari zina. Maka wajar saja engkau terpuruk ketika orang tuamu tidak setuju karena engkau telah mendekati zina. Dari awal Allah sudah mengingatkan, udah netral saja hatinya, suka boleh, naksir boleh, tertarik boleh, tapi janganlah cinta itu dikasih pupuk, dikasih air. Nanti kalau sudah terlalu cinta, orang tua tidak setuju, drop. Maka apa kata Rasul? Cintai Allah dan Rasulnya supaya engkau merasakan kemanisan iman gitu dia. Ah, aku suka Allah. banget baju itu. Yang mana? Suka aja boleh. Boleh. Tapi belum tentu kamu bisa gunakan. Betul. Ternyata yang disuka itu baju perempuan. Nah, <laughs> <laughs> ya nggak bisa lah yang nyukain laki-laki nggak -laki, boleh. Ini coba saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih. Mungkin buat Jackie atau Tasha ada yang mau ditanyakan boleh? Siapa uh, mau nanya? Tasha dulu. Ayo. Aku mau Ayo. tanya nih, Ustaz uh, dan Ustazah. Jadi gini, saya punya teman. Terus hmm. uh, memang dari awal hubungannya tidak direstui dari sama orang tuanya. Enggak tahu alasannya apa, tapi memang tidak direstui. Terus uh, mereka eh dia hamil di luar nikah. Jadi terpaksa orang tuanya harus menikahkan gitu karena udah ya udah udah hamil di luar nikah gitu. Itu gimana tuh? Itu uh, apa pernikahannya halal atau ridonya gimana gitu. Ingat ya, inilah takdir Allah. Reski jodoh ajal tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa jodoh kita. Dan bagaimana proses jodoh itu terjadi. Ternyata jodoh itu terjadi setelah dia hamil duluan. Itulah prosesnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tanpa menyakiti hati siapapun. Apakah Siapa yang menikahi anak yang hamil itu? Sebenarnya walaupun bukan itu, tapi kalau memang dia mau bertanggung jawab, Alhamdulillah. Bagaimana dengan pernikahannya? Sah, tetap sah. Ingat ya, tidak boleh menikahi wanita hamil, ini, ini perlu dicamkan dulu. Wanita hamil yang dalam artian dia ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil, lalu mau dinikahi laki-laki lain, -laki -laki -laki -laki. itu tidak boleh. Tunggu lahiran dulu, selesai ini pasti dan sebagainya, baru Baru dinikahi, tapi kalau orang hamil di luar nikah, boleh enggak dinikahi? Jawabannya boleh, kenapa boleh? Karena itu dianggap daging menumpang, saya ulangi dianggap daging menumpang. Karena anak di luar nikah itu adalah daging menumpang. Angin. Jadi tadi pertanyaan Tasya sah atau sah. tidaknya sah. Ini catatan penting ya, terkadang kita menikahkan anak-anak kita karena kita malu sama orang-orang. Betul. Tapi kita enggak malu sama Allah. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk ee uh, jauh-jauh dengan zina perbuatan zina perbuatan dosa besar ya zina itu bisa terjadi pada siapapun bahkan orang soli sesolli apapun kalau udah berdua laki-laki perempuan ngeri nih hmm. sesolli apapun tingkatan agamanya yang luar biasa ibadah luar biasa hmm. tapi kalau udah berdua laki-laki perempuan bisa terjerumus dengan Masya Allah. zina apa tuh coba persat nikah aja dulu habis uh -huh. itu pesta kan udah besar perutnya uh -huh. terus orang berkata ih eh, kok hamil udah lama nikahnya Oh, tapi saya ada bertambahkan nggak silakan? Ini pertanyaan ini kemarin benar-benar ada yang bertanya kepada saya seperti itu. Tapi ini kasusnya agak lain. Hamil di luar nikah. Tidak bertanggung jawab. Hamin kita dipertanggungjawab sama sosam. Gang, gang, gang. By eksiden gitu, by eksiden gitu. Terus dia bertanya gini, apakah pernikahannya sah ketika kita membohongi penghulu? Karena penghulunya enggak mau nikahkan dia, kata, karena katanya enggak boleh menikah kalau lagi hamil. Padahal sudah dijawab sama Pak Ustadz tadi bahwa boleh menikah pada saat hamil. Demikah mutorotnya. Iya, ah. iya. mutorotnya lebih banyak kalau enggak segera dinikahi gitu loh. Oh, Masya Allah, ini jelas Apa semuanya biasa. ya, tasnya jelas ya. Masya Allah jelas. nih, ini buat jamaah yang di rumah dari tadi kita berbicara tentang restu orang tua harus dapat restu orang tua kenapa sih karena kita mengejar berkahnya katanya nah setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustad Maulana tentang berkahnya restu orang tua tetap di Slametu Indah jamaah -e. oh jamaah -e. alhamdulillah dek kepada semua orang-orang Ya memiliki anak, berdoalah ya Allah. Izinkan aku untuk melihat anakku menikah. Aku mau. Aku lah yang akan menikahkannya.